kita dengarkan apa kata ustaz kita dengarkan apa kata ustaz apa kata ustaz Al Habib Abdullah bin Al Haddad berkata Wa man walakin nufarijuha bi mautin Dunia ini adalah tidaklah kekal Dunia ini adalah Fana pasti musnah. Satu di antara dua keadaan kita di dunia, kita meninggalkan dunia atau milik kita dunia itu meninggalkan kita sebelum kita mati. Karena itu janganlah itu semuanya kita jadikan segala harapan kita dunia ini atau kita ternoda hati kita dengan penyakit hubbud dunia, cinta dunia Karena sesungguhnya cinta dunia itu Adalah pangkal dari daripada segala kesalahan dan kekeliruan, Sebagaimana diruatkan hubbud dunia roksu Kulli khuti'ah Cinta dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan Segala perbuatan dosa Seseorang yang cinta dunia Pasti dia ingin menjadi orang yang terkaya dengan segala cara Walaupun dengan cara yang dilarang oleh agama Walaupun merugikan yang lainnya Seorang yang cinta dunia Pasti dia akan bersikap bolem Ketika dia tadi itu melihat ada keuntungan dalam kebolemannya Seorang yang cinta dunia Pasti dia berasa kikir Karena dia khawatir dunianya akan semakin berkurang berkurang dan habis darinya. Sifat-sifat keboliman, tamak, kemudian pelahil itu adalah sumber daripada perbuatan-perbuatan yang menghantarkan kepada murka Allah dan laknat Allah Subhanahu Wataala. Karena itu sadari baik-baik dunia itu tidaklah kekal. Alhamdulillah itu pasti fana Apa yang anda miliki Sebentar lagi akan menjadi milik orang lain Bahkan tubuh anda yang melekat pada diri anda Sebentar lagi akan hancur Dimakan oleh cacing-cacing tanah Kalau anda punya kambing Maka kambing anda Bisa dinikmati oleh anda, keluarga anda Manusia-manusia yang lainnya Jadi makanan-makanan yang lezat tapi anda punya badan, badan anda sekarang ini ternyata dinikmati oleh cacing-cacing tanah yang hina. Tak ada tasyahyu agrib taibatyo kadan yakulhumuddufi itu bivalabini. Itulah keadaan kita. Karena itu, camkan baik-baik hidup di atas dunia bukan untuk mengumpulkan dunia tapi hidup di atas dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu